Sempat memamerkan tasbihnya Wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisula tuh ceritanya kan ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah hendak menciptakan makhluk baru Jenisnya manusia Ditempatkan di bumi Dijadikan khalifah Diserai mengatur dunia Itu waktu itu malaikat kan pada protes. Nggih. Zaman gak ngerti ya wis nyaut to nggih ngono urusane mu cepet. Waktu itu malaikat kan pada protes, betul? Lah nek kan gak ketara goblokmu. Tuh lo ayatnya sering dibaca. Ma il qala rabbuka nil malaikat al khalifah ketika Allah berkata kepada para malaikat wahai para malaikat aku akan menciptakan makhluk baru namanya manusia aku tempatkan di bumi aku jadikan khalifah aku serai ngatur dunia malaikat protes kenapa ya Allah harus menciptakan makhluk baru yang namanya manusia Ditempatkan di bumi itu, manusia yang di bumi nanti pasti suka bikin kerusakan di muka bumi. Bukan cuman itu, suka pertumpahan darah. Malaikatnya protes. oltava <tuh> tok ora wong akeh munggah Tak pikir tartil bersama camin opo demonstrasine Kata para malaikat ya Allah gak perlulah kenapa harus menciptakan makhluk baru yang bernama manusia <tap> itu nanti suka bikin kerusakan di muka bumi suka pertumpahan darah seneng gegeran seneng ribut, seneng tukaran emang sekarang faktanya iya manusia itu suka bikin kerusakan, betul? <tap> <tap> <tap> yang merusak segala sesuatu itu emang manusia, bukan makhluk yang lain Saya sering sampaikan. Wedhus sing rusak tanduran paling sak tekem rong tekem telung tekem. Tambe menungso <laughs> Alas ribuan hektar iso entek. Termasuk kowe iki ya rusak. <laughs> nek wis kadung longsor karo karowan no alam. Peralong sorpi yöng kuminen <tuk> <tuk> bau kerrkki yö Yö kaui terus yöngä muda keropos muda keropos muda keropos ambles ambles ambles ambles non diparae <tuk> <tuk> Makaan yo nambang yo nambang tapi yö aturan-aturan undang-undang itu tetap harus dijalankan insyaallah kalau perusahaan sini ya apiklah buktinya masyarakat masyarakat sekitar yang dukung kok buktinya mana ya harus gitu ya kak mana ya diobong perusahaan mau ambil masyarakat woi Memang ya Allah ya karek gunung ilo Watu pirang-pirang gunung gunungisontek dititili menungso. Daerah saya itu daerah hutan, hutan jati, penghasil jati terkenal lah Indonesia, Solo Goro, penghasil jati. Kami <tik> saya kian tek. Saya merusak yokwe gue, mulai merusak nokonok es bar, akhirnya pindah merusak nokene. Ya Allah. Memang manusia itu perusak. Lebih buas daripada buaya. Mana diarani buaya darat. Luwen geras timbang kucing, disebut kucing garong. Heh ngeriki tinggi ganas timbang bajing, lha nek kowe dadi bajingan. Embo. <SILENCIO> ini sudah diantisipasi oh, diprediksi karo malaikat bahwa nanti manusia itu suka bikin kerusakan di muka bumi dan ternyata iya maka kalau bumi rusak jangan menyalakan siapa-siapa kenapa banjir lewong tumbuh-tumbuhan yang menyerap air itu ditebangi semua nah, air larinya kemana kok oh, nggak punya tempat <SILENCIO> ya mlebu omahmu <SILENCIO> Jarene banyulah, aku radika inggon no Kayo ngolek inggon Muka masuk akal juga gak sampein no to bro Ngomonganmu Suka pertumpaan darah seneng gegeran, iyo Om pimpinan kalau anak buahnya Abi kadang jabanit Siap bapak dilo, dilo. Siap bapak ada kadang, Mudaro Ya Allah Nah sekarang ya kita prihatin lah Kondisi negara kita yang Masya Allah Memang ada upaya untuk menghancurkan Islam di Indonesia yang ahlu sunnah wal jamaahnya paling top sedunia. Nah sekarang teroris merajalela. Po. ya kalau teroris itu yang diteror umat Islam yo kan jurah masuk akal dong po. masuk kode Islami kok neror yo kopla po, yo. itu dibesake wi ngerti dibesake sampeh, ngerti kok ada yang menjalankan, ada yang ngatur, ada yang remote saya ngerti? Engga. mulia wawes dan sekarang teroris si aku kendel-kendel yang diterornya kantor polisi diteror lainnya polisi saya kira wanita turu kantor, turu gerdul kenapa udah lo diteror sampai mabes diteror ngawur-ngawur makanya kita kan nggak ingin kalau negara kita kondisinya kayak gitu kan nah, kalau kebersamaan kayak gini ini loh, keberagaman tapi soberdampingan senang nih nah, kalau Indonesia bisa kayak gini masyarakatnya yakin aman aman misalnya nah, kayak bagian negara Arab yang bentar-bentar bom, bentar-bentar bom itu badan nggak tenang Belajar juga nggak tenang, anak-anak kita yang sekolah juga nggak tenang, hidup juga nggak tentrem. Nah, kalau gini kan tenang loh kita, tenang walaupun ya namanya pengamanan dia harus ekstra ketat. Aku masuk Rene, harus izin, mono, nyebrang kali lima menit dulu, izin. padahal nyabrak kali cuma limang menit ijin ya dipasangi baju pelampung apa apa boy. ya om aku buju negara yang lewat sekulina kebanjiran kini pinter ngelangi Terima kali sama ini ngambil pelampung mana aku lewat security, yuk siap siap apa Oh, start baju pelampung. Melebu security-ne ya ku demi keamanan.